Allah Rabul Alamin. و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama Anda punya anak? Berapa umur anak anda? Satu tahun, dua tahun, tiga tahun? Anak anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana? Ketika dia sedang berlatih untuk berjalan?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 Seandainya kita ternyata masih seperti itu Mari kita perbaiki diri kita Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih Salihah Menjadi kurratu a'yun Kita semua Rabbana hablana Min azwajina Wadhurriyatina kurrata a'yun Wahai Rabbi Jadikanlah pasangan dan keturunan kami Sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata Allahumma amin Wa'allahu ta'ala a'la wa'alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.